Mitra bisnis, kalangan serikat buruh menuntut penambahan jumlah komponen hidup layak KHL di tahun depan dari 60 item menjadi 84 item, sehingga buruh menuntut upah minimum di Jakarta naik ke 3,7 juta, dari saat ini 2,2 juta. Tambahan item KHL itu antara lain biaya pembelian bedak, lipstick, tas kerja, langganan koran atau tabloid, hingga pulsa telepon. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda soal ini? Oke, mengenai buruh, kualitasnya harus dirubah. Dengan pendidikan yang lemah, atau pendidikan yang tinggi apakah sama Dengan gaji segitu, nah ini ngebingungin Terus kalau daerah yang di department store Yang kelas A sama di Tenabang yang atau kaki lima Itu mereka gajinya harus UMR, yang di mana mereka jual Barang murah tapi gajinya UMR beda, Perbedaannya di mana? ini kan harus ada jelas Apakah tenaga kerja yang di Mall yang bagus sama yang di MPRan gajinya sama, WMP Nah ini kan juga bingung, terus ketiga Saya bilang lagi, apa kalau mereka punya Pekerjaan tidak bagus, tanggung jawab pemerintah Terhadap karyawan, di misalnya karyawan ini nakal, tidak bisa mengerti dalam produksi, tidak mengerti cara pelayanan Apa pemerintah tanggung jawabnya? Mereka harus tanggung jawab juga dong Mereka memberi kesempatan untuk menaikin gaji, pemerintah terlibat Lalu kalau mereka naik, kalau mereka tidak bagus kerjanya, kita mesti buang ke mana? Apakah pemerintah terlibat tidak untuk menanganin? Oh kalau begitu saya kasih kamu pendidikan lebih baik, supaya mereka terkontrol cara bekerja sebagai SPG Kan ada sekolah-sekolah SPG dididik oleh uh, Jam Sostek misalkan mereka nanti kalau lepas Jadi mereka juga punya, Wah kamu Kerjanya gak bagus lah Jadi jangan hanya bisa bekerja Tapi tidak tidak punya tanggung jawab Kalau bagus kita kasih reward Tapi kalau jelek Apa punishment-nya dari kita Itu pemerintah selipat Punisnya misalkan Kalau mereka kerja tidak bagus Kita gak kasih nggak kasih lagi Sebagai tenaga kerja yang potensial gitu loh Kalau mereka bagus Ada reward Pasti gak usah ngomong Orang juga cari hidup mereka Tapi kalau mereka misalkan Mencuri Atau mereka ini Nah apa Diberhentikan kita mesti bayar lagi Kadang-kadang Kalau dia mencuri Nah ini kan aneh Nah ini tanggung jawabnya kemanas supaya mereka ini juga punya punya reward tapi juga punya punishment. Nah kalau tenaga kerja terlalu mahal, beberapa orang akan kau lepasi tutup karena gaji pegawai aja udah nggak sanggup daripada untuk itu mendingan buka sendiri. Akhirnya di luar negeri mereka pakai sensor metik, pakai mesin lebih banyak, orangnya sedikit ya pasti pengangguran lebih banyak. Ya mungkin yang potensial akan bekerja, yang tidak potensial akan terselksi. Mereka akhirnya tidak bekerja dan akhirnya pakai mesin. Kayak kita lihat sekarang udah banyak mall-mall atau dept store atau jadi kalau keluar mereka penyala pegawainya sangat sedikit. Terus sudah lihat di sini. Nah akhirnya karyawan tidak banyak bekerja, itu akan terjadi nantinya. Sekarang aja banyak yang di, dan banyak, cuman mungkin tidak dilihat gitu loh. Ya kalau naik aja, tapi nggak ada perubahan kualitasnya ya sama aja. Gitu loh. Itu penting kualitasnya juga harus berubah. Punya tanggung jawab. Nah terus kelas mana gitu loh. Ada detailnya jangan semua harus naik, tapi pendidikannya tidak punya kemampuan dalam berdagang atau melayani ya banyak hal-hal akhirnya selektif sekarang akhirnya banyak juga yang gak gampang kerja nah itu mereka di mana lagi gitu loh. mesti dikasih uh, apa? kalau mereka bagus dikasih pendidikan gitu loh kalau mereka tidak bagus dikasih manis eh kamu kerja di perusahaan ini akan tanggung jawab dan pemerintah memeriksa ini oke okay, ini orang bagus gak bagus dibalikin ke pemerintah ini loh orang-orang yang, yang kamu mau naikin gaji tapi tidak potensial dan mereka harus dikasih yang waduh saya gak gampang ya deh dari si pindah ke B, B, pindah ke C, C. tetap aja kalau cuma pindah-pindah tapi semuanya tidak berkualitas akhirnya cuma penyambung hidup tapi tidak berkualitas hidupnya jadi dari kapan ya ke kapan pas giliran mereka itu ah, menyalakan si A, menyalakan si B sekarang koreksi diri sendiri si SPG ini juga, tenaga kerja ini juga begitu juga pengusaha kita koreksi apakah kita butuh sejauh ini nah, mereka akhirnya mencari solusinya nah solusinya harus yang fair yang dibutuhkan adalah yang berkualitas yang tidak berkualitas ya mereka harus ikut pendidikan atau mereka harus mengerti komputer dan ya, banyak yang gak ngerti komputer, komunitas lah, di orang-orang yang yang dengan SMA yang biasanya hanya ya sedang aja nah sedangkan kebutuhan sekarang udah bisa begitu sekarang udah sudah waktunya karena sayang peluang ini jangan sampai diambil nanti orang asing yang bekerja di negara kita punya kualitas yang luar biasa belajarlah untuk ber berubah di negara kita lebih maju dan mempunyai potensial lah, membangun negara ini dengan bukan hanya nuntut apa yang kita bisa berikan kalau cuma bilang saya dapat apa dapat itu zaman bahwa zaman sekarang saya mau kerja dapat salary saya segini tapi saya bisa perubahan saya punya pengembangan tenaga kerja saya akan memberikan motivasi dan memberikan pengembangan usaha anda lebih baik. Karena saya pakai orang yang enggak salah. Pasti dicari orang, Pak. Nggak usah naikin juga kita naikin. Tapi orangnya juga harus punya potensi. Saya mau kerja di perusahaan ini karena saya bisa memberikan kontribusi ke perusahaan ini lebih maju, lebih berkembang. Nah, itu yang kita butuhkan karyawan. Bukan hanya naik, tapi enggak ada naik fasilitas dan kualitas kerjanya. Tapi yakin bisa lah. Dengan keadaan ini, nanti kan mulai banyak tersentuh lah. Mulai ada beberapa orang yang terdesak dalam kerjaannya dan terpukul pulah ada beberapa dan akhirnya mereka jadi berubah ya karena terdesak akhirnya mereka jadi belajar demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi saya Wendy Lim